Mitra bisnis, Pemda DKI akan menghentikan sementara atau moratorium izin pembangunan mal baru dengan luas di atas 5.000 meter persegi hingga akhir tahun depan. Moratorium dilakukan lantaran mal-mal yang ada saat ini masih memiliki banyak space kosong. Sementara, pengusaha properti menganggap langkah moratorium ini terburu-buru. Pemda bisa kehilangan potensi penyediaan lapangan kerja dari mal, juga pemasukan daerah. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya... Saya telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Rituan. Pak Stefanus, apa komentar Anda? Menurut saya sih itu bagus-bagus aja ya Selama itu sahanya sampai akhir tahun 2012 gitu Menurut saya moratorium sampai akhir、uh, 2012 itu sih mungkin ada gunanya ya、uh, Ini kan hanya untuk izin baru Yang s e d a n g untuk dibangun yang akan selesai Saya kira itu kan dilanjutkan terus ya Nah lagi pula kan sekarang ini RTRW yang baru Yang sampai 2030 kan belum jadi ya Dengan sendirinya、uh, selama itu belum jadi juga memang tidak bisa keluarga baru, jadi saya kira ini sinkron dengan situasi yang ada sekarang memang, lagi pula kita akan ada beberapa mall di Jakarta yang akan selesai di akhir 2011 sama 2012 jadi dengan a d a n y a moratorium ini artinya mall-mall yang kosong juga dan mall-mall baru bisa mengisi mallnya dengan lebih mudah, t e b a b k a n ada terbatasan sedangkan kebutuhan akan, ruang akan, akan meningkat di tahun-tahun itu saya kira itu ada bagusnya, dan begitu tahun 2013 dibuka lagi, mal kan baru jadi nanti di akhir 2014 jadi saya kira, ya n gak apa-apalah asal jangan lebih dari akhir 2012 Lalu bagaimana dengan pengembang-pengembang yang ingin membangun mal, Pak? Bukannya jadi tertunda? Jung avez BB kan？ Kita juga Dan saya kira itu paling cepat ya beberapa bulan lagi, mungkin di、eh, akhir tahun ini baru mungkin bisa keluar. Itu pun mungkin kalau semua ada kesepakatan antara DPRD dan Pemprov. Ada s a r a n Pak mengenai hal ini? gut g filtrate i hoc d Stefanus Ridwan. Saya Kiki、ah ah、Wijaya.